Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashraqil al anbiya wal bersalin Nabiina wa sayyidina muhammad wa ala alihi Wa man tabi'ahum bi salim ilayim iddin Allahum manfa'an nabi ma'alam tanah Wa alimna ma yanfa'una wazidna ilma Kita masih membicarakan tentang masalah pakaian Awal-awal kita bahas syarat-syarat pakaian Wanita dari larangan taburut Selalu syarat-syarat pakaian wanita Ada delapan Menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan Yang kedua Bukan pakaian Yang menunjukkan perhiasan pada Pakaian tersebut Bukan untuk berhias diri Yang ketiga Tidak tebal Eh maaf Tidak sempit Tidak ketat yang keempat tidak ter, tidak ti, tipis. Yang kelima tidak memakai wangi wangian Yang keenam tidak pakeannya mirip laki-laki. Yang ketujuh bukan pakaian yang mirip Wong kafir. Yang kedelapan bukan pakaian yang tampil b. Bidah. Ya ini syarat-syarat pakaian wanita. Kemudian kemarin ditambahkan lagi wanita masih boleh memakai kain sutra. Laki-laki tidak boleh. Kemudian panjang pakaian wanita bagaimana? Yang wajib bagaimana? Menutupi kaki. Yang wajib itu menutupi kaki. Kemudian yang lebih sempurna lagi? Ditambah satu hasta dari mana? Dari setengah betis. Ya Ditambah satu hasta ini. Ditambah satu hasta dari pertengahan betis. Kemudian... Dibahas juga tentang hukum memakai celana panjang Bagaimana hukum memakai celana panjang? Kalau di luar? Boleh. Tidak boleh Kalau di rumah untuk suami boleh atau tidak? Boleh, boleh. Kalau rebonding untuk suami boleh enggak? Boleh, boleh. Kemarin ada suami katakan Ustaz, istri saya itu rambutnya keriting Rambutnya apa dia bilang kemarin itu? Boleh enggak istri saya itu di rebonding Biar saya enak lihatnya itu Tidak Berarti dia enggak senang melihat istrinya Rambutnya keriting. Kasihan aja. Ya, rambutnya. bergelombang, mungkin dia enggak senang gitu. Boleh enggak dia di apa? Di lurusin rambutnya apa? Di nah, rebonding. Nah, di rebonding. boleh enggak? Boleh saja Pak, suruh istri saya rebonding. Ya kan untuk suaminya di rumah. Berarti enggak buka-bukaan di luar. Terus yang keempat kemarin Hukum memakai hak tinggi bagaimana? Sepatu hak tinggi? Tidak boleh Ya, Alasannya kenapa? Mengelapui orang Terus Menimbulkan suara pada kaki Taip, Sekarang Pakaian wanita Di depan mahram Judulnya pakaian wanita di depan mahram Mahram. Nih, istilah dulu di bawahnya, ditulis dulu mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Orang yang tidak boleh dinikahi. sekarang ditulis mahrom bagi wanita ingat ya istilah yang tepat itu mahrom ya ditulis di lanjutannya lagi istilah yang tepat adalah mahrom istilah yang tepat adalah mahrom adapun muhrim adapun muhrim adalah orang yang melakukan ihram Adapun muhrim Adalah orang yang melakukan Ihram Untuk haji dan umrah Ihram Untuk haji dan umrah Yang kita bahas itu mahram sekarang ditulis lagi, mahrum bagi wanita. Siapa saja yang bagi wanita? Satu. Bapak. Masih nomor satu juga. Bapak, kemudian kakek. Ya bapak, kemudian kakek, dan terus ke atas. Dan terus ke atas. Baik dari jalur bapak maupun ibu. Baik dari jalur bapak maupun ibu Jadi misalnya dari simba ke atas Punya orang tua lagi, orang tuanya ke atas lagi Terus itu semua mahrum Sama juga dari dari bapak Bapak ke atas, simba, simba lagi Kedua orang tua ini ke atas lagi Terus sampai ke atas, semuanya jadi mahrum Kemudian yang kedua Mahrum bagi Perempuan lagi yang kedua Abaul Azwaj Bapak dari Suami Kita sebut apa? Mertua Bapak dari Suami nya itu juga masuk mahram. Yang ketiga anak laki-laki dan anak dari suami Jadi kalau wanita nikah lagi, ikut suaminya, suaminya punya anak. Nah, ketika sudah nikah tadi, ya maka anaknya dari suami tadi jadi mahram. Terus lagi lanjutannya, kemudian cucu turun ke bawah. Kemudian cucu turun ke bawah. Semuanya masuk mahram. Kemudian yang keempat, saudara laki-laki, baik saudara kandung, baik saudara kandung, saudara sebapak atau saudara seibu. Saudara sebapak Atau saudara seibu Kemudian yang kelima Anak laki-laki dari saudara Anak laki-laki dari saudara Laki-laki maupun perempuan Anak laki-laki dari saudara Laki-laki maupun perempuan Kita sebut apa ini? Ponaan Anak dari saudara berarti keponakan keponaan ditulis dalam kurung keponaan. Kemudian yang ke-6 paman dari jalur ayah Paman dari jalur ayah Jadi saudaranya Bapak Atau jalur ibu Jadi saudara saudaranya ibu Paman dari jalur bapak Atau dari jalur ibu Semuanya masuk makram Kemudian yang ketujuh Yang ketujuh mahram karena persusuan mahram karena persusuan Contoh, saudara laki-laki persusuan. Contoh, saudara laki-laki persusuan. Misalnya G, ini punya perempuan ini punya ibu susu, ya, yang dia menyusui di situ. Ingat syaratnya itu harus menyusui lima kali. Secara terpisah. Ya Menyusui lima kali secara terpisah umurnya kurang dari dua tahun. Umurnya kurang dari dua tahun. Nah Ketika menyusui ini pada ibu susu. Ibu susu ini ternyata punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini sudah jadi saudara. Kalau dia sudah menyusui lima kali tadi. Namanya saudara persusuan. Saudara sama saudara ini tidak boleh untuk menikah. Ya, sama saudara ini tidak boleh untuk menikah. Nah, sekarang lagi aturan berikutnya. Aturan bagi mahram. Aturan bagi mahram. Yang pertama Boleh memandang Boleh memandang Yang kedua Boleh berdua-duaan Berarti kalau dengan yang bukan mahrum Ngumpet-ngumpetan gak boleh Kalau sudah sabar boleh Kemudian yang ketiga Boleh bersafar Dengan mahrum Kemudian pembahasan yang terakhir Tadi kita judulnya apa? Pakaian di hadapan Mahrom Nah sekarang gini Yang kita bahas misalnya Ini terutama kalau ibu-ibu Lagi ya penyusui Bapaknya sendiri boleh lihat atau enggak? Kalau suami boleh Kalau bapaknya sendiri ini mahrom, boleh lihat tak sampai menyusui? Boleh. Hmph. Nah ini yang dibahas. Ya. Maka nanti tahu aturannya seperti apa. Lihat di sini ada beberapa pendapat. Ya, ada beberapa pendapat dari pihak ulama. Ada yang mengatakan, Yaitu kalau menurut kebanyakan ulama, ya, Nanti saya simpulkan dulu, ini jadul jadar. Kalau menurut kebanyakan ulama, seluruh tubuh wanita Ya, itu adalah wajib ditutup kecuali Maaf. Badannya ditutup. Ah, ini untuk mahram, dia boleh lihat seluruh badannya kecuali antara pusar sampai lutut. Ini menurut kebanyakan ulama. Jadi boleh lihat seluruhnya, wajahnya boleh dilihat, tidak pakai jilbab tidak masalah, ya. Yang tidak boleh dilihat antara pusar sampai Lutun. Berarti ketika mengisi boleh dilihat atau enggak? Boleh. boleh. Namun para ulama beri catatan, lihatnya enggak boleh pakai nafsu. Ya, lihatnya enggak boleh pakai nafsu. Kemudian ada ulama lagi yang katakan, yang cuma boleh dilihat cuma anggota-anggota yang di saat wudu. Berarti ibu-ibu kalau basuh ketika wudu. Basuh tangan, berarti tangan boleh dilihat. Wajah, wajah boleh dilihat. Kemudian tangan sampai siku berarti tangan sampai siku boleh dilihat. Berarti boleh pakai lengan pendek. Kemudian kepala juga kan dibasu berarti boleh dilihat. Berarti boleh buka jilbab. Kemudian ka? Kaki. Berarti di selain anggota wudhu tadi, selain anggota wudhu tadi berarti dia harus pakai gamis tutup tetap lengan pendek tak masalah. Ya, lengan pendek enggak masalah, namun itu ditutup semuanya sampai kakinya. Namun tidak pakai jilbab tidak masalah. Itu pendapat yang kedua. Walam-walam ditulis kesimpulannya, pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat mahram boleh memandang Mahram boleh memandang seluruh tubuh seluruh tubuh kecuali antara pusar dan lutut kecuali antara pusar dan Rutut Inilah kebanyakan inilah pendapat kebanyakan ulama. Inilah pendapat kebanyakan ulama. Inilah pendapat kebanyakan ulama. Kalau alam itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Jadi kesimpulannya berarti kalau lagi menyusui boleh enggak dilihat? Ya. Masih boleh.